Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Kembali kita dipertemukan pada Pagi hari ini Dalam rangka Saling memberikan faedah satu dengan yang lain, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yaitu dalam acara Tanya-Jawab HSI, berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan di dalam halakoh. Dan eh, mohon maaf sebelumnya karena mungkin terlambat dalam membuka acara. Kemudian yang kedua perlu kita beritahukan bahwasanya Waktu sholat subuh di Saudi Arabia ini e, setiap hari semakin lebih cepat karena ini sudah memasuki e, musim panas sehingga nanti sholat akan kita buatkan jadwal yang baru waktu yang baru dan e, sholat subuh di sini hari ini seolah sekitar jam empat. Lebih 31 menit Waktu Madinah 4 lebih 31 menit Waktu Madinah Kita hanya memiliki waktu Hari ini sekitar 10 menit saja e, Dan insya Allah nanti akan kita Buatkan jadwal yang baru Supaya Bisa seperti biasanya Yaitu 1 jam kurang lebih kita Mengadakan tanya jawab e, Pertanyaan yang pertama Mengenai tradisi di beberapa daerah tentang tahlilan untuk orang yang sudah meninggal Bagaimana hukumnya dan bila seseorang berwasiat kepada anaknya bila sudah meninggal Untuk dibuatkan sajen Seperti disediakan bunga dan makanan tertentu, apakah harus dilakukan wasiat tersebut? Ya, Yang pertama tentang masalah uh, tahlilan kalau yang dimaksud adalah acara yang dilakukan pada hari-hari tertentu setelah meninggalnya seseorang seperti hari ketiga atau hari ketujuh, hari ke-100, hari ke 1000 atau setahun yang di situ dikumpulkan manusia untuk makan bersama kemudian mengadakan acara dikir bersama atau membaca Al-Qur'an dan dihadiahkan kepada orang yang meninggal tersebut maka kalau yang dimaksudkan ini ini adalah perkara yang baru di dalam agama tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat radhiyallahu anhum tidak dilakukan oleh para khulafaur rasyidin dan juga para sahabat radhiyallahu anhum padahal mereka adalah generasi yang terbaik yang kita diperintahkan untuk mengikuti cara mereka dan eh, ini menunjukkan bahasanya perkara ini tidak seyuknya untuk dilakukan dan eh, seorang muslim tentunya berusaha untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara agamanya dan masalah apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim Setelah meninggalnya seseorang, ini sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup banyak keluarga beliau yang meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Mulai dari Khadijah kemudian putra beliau sebelumnya Abdullah dan juga Qasim ada puteri-puteri beliau seperti Zainab, Ruqayyah, Mughuthum, meninggal dunia semua dalam keadaan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tapi perhatikan di sini, beliau SAW tidak membuat perayaan atau acara tahlilan mengundang para sahabat. anhum, Kemudian memberi makan mereka. Kemudian zikir berjamaah atau membaca Quran bersama ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam hanyalah mengurus jenazah dengan baik, memandikan Mengkafani, mendoakan, kemudian menguburkan sesuai dengan yang disyaraatkan. Kemudian setelah itu bertakziah, setelah itu bertakziah yaitu ikut berbelasungkawa dan mendoakan kebaikan, memberikan nasihat kesabaran kepada yang ditinggal. Kemudian apabila seseorang ingin berziarah, maka dipersilakan untuk berziarah ke makam seorang yang meninggal dunia dengan maksud untuk mendoakan keselamatan memohonkan ampun baik inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adapun membuat acara tahlilan pada hari-hari tertentu maka sekali lagi ini tidak disyaratkan di dalam agama Islam nah kemudian Apabila orang tua berwasiat untuk dibuatkan sajen, Wasiat seperti ini tidak boleh dilaksanakan Tidak semua wasiat Boleh dilaksanakan oleh seseorang Wasiat yang boleh dilaksanakan adalah wasiat yang tidak melanggar syariat Wasiat yang boleh dilaksanakan adalah wasiat yang tidak melanggar syariat. Adapun bila melanggar syariat maka tidak diperbolehkan. Karena keumuman di sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam la tha'ata limakhluqin fi ma'siyatillah. La tha'ata limakhluqin fi Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah azza wajalla. Taatan kepada Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita dahulukan daripada ketaatan kita kepada orang lain, termasuk kepada orang tua kita, suami kita, atau manusia yang lain. Ketaatan kepada Allah harus kita dahulukan. Tidak boleh mentaati seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza Wajalla. Nah, e, pertanyaan di atas adalah dari Suliana. Pertanyaan dari Muhammad Yasir Al-Farid, Al apa hukumnya membaca karakter seseorang melalui garis tangan, apakah termasuk dosa syirik besar atau kecil sehingga dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, atau hanya menghapus amal ibadah seseorang selama 40 hari? Ya, Membaca karakter seseorang melalui garis tangan, ini tidak diketahui dalilnya demikian. Tidak diketahui dalilnya bahasanya e, karakter seseorang itu bisa diketahui dengan sebab garis tangan yang ada di garis yang ada di tangannya. Ini tidak ada dalilnya dan tidak boleh seseorang e, berkata atas nama Allah tanpa ilmu berkata atas nama Allah tanpa ilmu, ya kemudian mengatakan bahasanya si Fulan, karakternya demikian dan demikian, karena garis tangannya demikian. Karena Allah SWT dialah yang menciptakan tangan manusia dan menciptakan garis-garis tangannya. Dan tidak ada di sana dalil bahasanya, garis tangan ini merupakan ya, di antara sebab yang diketahui dengannya karakter seseorang. Ini tidak ada dalilnya. Tidak ada Darilnya. Jangan sampai seorang masuk di dalam Berkata atas nama Allah tanpa ilmu Berkata atas nama Allah tanpa ilmu Apa hukumnya menyimpan tali pusar untuk obat Atau untuk kenang-kenangan Apakah dihukumi syirik Menyimpan tali pusar untuk obat Atau untuk kenang-kenangan Apakah dihukumi syirik Kalau sampai syirik tidak ya sampai syirik tidak uh, syirik besar tidak ya kalau um, maksudnya adalah dijadikan sebab ya sebagai obat ya maka ini mengambil sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab maka ini adalah termasuk syirik kecil menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab ini adalah termasuk syirik kecil dan bukan termasuk syirik besar ya enam dihukumi seperti apa jika seseorang melakukan dosa syirik besar atau kecil tanpa sengaja atau lupa dalam hal ini si fulan sudah tahu hukumnya tapi lupa ketika tanpa sengaja membaca artikel tentang membaca karakter seseorang melalui garis tangan. Tidak masalah kalau dilakukan tanpa sengaja. Kalau hanya sekedar seperti yang ditanyakan di sini, mungkin dia pas apa e, membaca sebuah koran atau majalah. Kemudian tidak sengaja membaca artikel ini, maka ini tidak termasuk hal yang Uh, apa, uh, termasuk hal yang seseorang berdosa di dalamnya karena dia lakukan ini tanpa sengaja dilakukan ini tanpa sengaja atau lupa maka yang demikian insyaAllah tidak sampai uh, berdosa dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan inna Allah tajawaza an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih semuanya Allah Mengampuni apa yang dilakukan oleh umatku yang dilakukan dengan tanpa sengaja atau lupa atau dia dipaksa, ya tanpa sengaja atau dia lupa atau dia dipaksa maka ini seolah diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Nah, saat ini di mana banyak kita temui majlis-majlis tindikir majlis tindikir yang seperti apa yang dihadiri dan mendapat naungan malaikat. Majlis ilmu di antaranya. Itulah yang dihadiri oleh malaikat sebagaimana dalam hadis. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yata darasuna bainahum illa nazalat 'alaihimu sakinah. Wa ghashiyathum birrahmah wa haffathumul malaa'ikah wa fi man indah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah mereka mempelajari Al-Quran membaca Al-Quran dan juga mempelajari Al-Quran kecuali akan turun kepada mereka as-sakina dan akan menaungi para malaikat ilah nazarat anhi musakina wahfathumul malaikah ia dinaungi oleh malaikat wadakaruhumullah fi maninda Allah SWT akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Ini menunjukkan tentang keutamaan majlis ilmu, termasuk di antaranya orang yang berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah, mereka membaca Al-Quran, sering bertadarus, jadi saling mempelajari satu dengan yang lain, termasuk majlis ilmu, majlis e, yang dilakukan di masjid, dan tujuannya adalah mengajarkan kepada manusia tentang agama mereka. Maka ini termasuk majlis ilmu yang di situ e, dapat naungan dari malaikat. Yang dihadir oleh malaikat dan malaikat menaungi mereka. Ya, ada pun majlis dikir yang di situ ada bid'ah. Majlis dikir atau dikir bersama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka bukan ini yang dimaksud dengan majelis dikir, majelis ilmu yang ada di dalam hadis tadi, majelis-majelis bid'ah yang dilakukan di dalamnya bid'ah, ya seperti dikir-dikir jama'i, ya, dengan suara yang keras, kemudian dipimpin satu orang, dan yang lain, mengikuti maka ini ya bukan termasuk yang majelis dikir yang didorong dan dianjurkan seseorang untuk mengikutinya karenanya adalah majelis dikir yang bid'ah yang tidak diajarkan oleh rasulullah saw baik e, para peserta haji yang dimuliakan oleh allah mungkin e, itu saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini dan Waktu sudah memasuki sholat subuh di kota Madinah. seolah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. wabillahi billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.